アマナアナキアンディラヘルキャンオレソルーバンサーミニディランクリネタンルカンジャラダンカマティアアナキアンディラヘルキャンオレソ パルワク2、ヤン・ラインのジャッジ、オラン・ヤン・ラインのジャッジ、オラン・ヤン・ラインのジャッジ、オラン・ヤン・ラインのジャッジ、オラン・ヤン・ラインのジャッジ、オラン・ヤン・のジャッジ、オラン・ヤのジャッジ、オラン・ヤン・ラ r ンのジャッジ、オラン・ン・ランのジャッジ、オラン・ラインのジャッジ、オラン・ラインのン・ライャッン・ラインのジャ Pada l a g u itu turun deh oma Nah nanti saya tiba-tiba di Mamuju Terus ada Kiai dari Mamuju lari Lari ini saya ndak. Jadi ada seorang ketika Kiai kanjeng ke Mandar Malam itu kita ada acara Ada Kiai yang tiba-tiba datang Loh Kenapa Pak Yai Ini Cak Nun di Mamuju tadi Mamuju itu kira-kira ya Sini-sini Madiun lah mas Dari Mandar itu, dari dari Polewali itu, g a k sih? Saya ada di Mamuju, jadi jadi untuk ketemu saya Anda bisa ketemu di mana-mana, itu. Tapi tidak perlu besok-besok atau kemarin-kemarin t a p i itu juga bukan saya. Tapi jangan bilang itu bukan saya. アハンドラ n ャフワティバタンボランサンベチャンパー、a パキ a ンソンエアポッキシニ、スカラ n キュカザンベパキ、ジャフワタハ a n カマランピソ、チャティマラミニ i t クレタチャンドウェア、kesini waktu batang bulan tadi malam d a ト alhamdulillah j a f ィ a t terima kasih a t ボ s k タ h a d i ン a n n y a meskipun kita sebenarnya membutuhkan. p e e n j l a seperti a n s tadi malam mengenai kapan Allah menolong kita. Syarat-syaratnya itu apa saja supaya kita ditolong tidak hanya sebagai dirimu, tidak hanya sebagai keluargamu, tapi juga sebagai masyarakat, bangsa dan negaramu kapan Tuhan akan menolong ada beberapa yang harus kita tempuh sebelumnya. c a f w a terima kasih atas kehadirannya dan mungkin ada、eh, Sekali lagi saya juga mohon maaf karena besok パキサチュカタ、トゥカセンディアムサスティングルカンディザナ、サムヤンバカンサラムスカラキテリー、ドクターバリ a ディ、ja、ミンタマアフ、カナ、トゥカサハラス、カナテンアン、トゥアカニアンアン、アニす。ンガラスカラプラン、タタカン、トゥアプランラキ、イスティー、タンイプニア、アカンタタタンケツチュクチャ、タンティアプラハラピサ、タタンラキキシニンサーラ、ヤテンアンイプニア、ヤンチャウチャウ、タタンカリ、カイロ、 サイクルエッセー、スカラキサ r i マーフ、モダムダン、アローサンディアサ、リンパカン、ラハマティア、バラキタスマ。アメンデアローアラミン、サラマレコン、バラハマティア、バラカト。 私たちは、この2つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つのの3つの3つの3つの3つの3の3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つのの3つの3つの3つの3つの3の3つの3つの3の3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つのの3つのの3つの3つの3つの3つの3つの3の3つの3つの3 Dalam konteks-konteks yang kecil maupun mudah-mudahan Allah menolong kita kebersamaan ini membuat, membuat Allah tidak mungkin tidak menolong kita semua sebagai bangsa Indonesia dan negara republik yang membingungkan ini. Amin ya Allah a l a m i n Sekarang Pak Muzamil, Pak Mustafa, dan para r e d a k t u r sekalian, kita pindah ke sesi kedua. Mong -mong Monggo kita apa namanya? サマサマ、バニアンバユリチュガーカンシクラテンケイカンジンランティンタチラパケスウラパヤ、セティムレケニモパッナピッ、サキラ、サトウサトウキンー、ンティル、パムザミル s ンマンー、ウルトウルトン、ダロミサンバケチア、 アシュナーや2 g a w i yang nah, ini, ini, anya, n g a w i n g a w i n g a n g a w i g a w i y technology, y o n g tica atela a t i c h a r o n a s i n i urutrutanya ini napisnirim lakukan young tica.Skarang masala kita atela, power tiluartica, ini kita j i、ja ah. nah, a n p r o e j u a a m a m i t p o l i t i k i tobukan k e r a n p o l i t i k i t a s a n amana, tapikita jerican p r o e makapasti h a n u r i t a Pengajian Ustadz ulama itu Bukan profesi, bukan kerjaan Karena tidak termasuk diantara yang tiga ini ya. Hanya tiga itu Kerjaan di dunia, itu profesi di dunia Tapi karena sekarang ini Sekolahan itu bukan pekerjaan Bukan profesi, bukan sesuatu yang Diperdagangkan, bahwa dia membutuhkan Uang iya, ya, tetapi Konteksnya bukan t i j a r o Nah sekarang sekolah sudah menjadi t i j a r o Majelis-majelis agama Sudah menjadi t i j a r o politik Sudah menjadi t i j a r o パーポルストンジャリティ l ャーロ、マカファンダディリサー、e タパシ k カン、マンア a n e ジ t a ンヨンディ a プナプロ a テ a シング i キタプ n ンプラント、ルトル、ハルスマ、ウムスカン、ダンマノムカン、ポケマ u スュパヤ、スマイン、ティシャンブカン、オリアロ、トゥンア n モン n カ a n ャ a カン、a タス a k Zaki dan semua untuk m e n g a n t a r k a n s a h a b a t s a h a b a t kita dari タ i h a r a Dari Jakarta, Romo dan teman-teman semua. Kemudian sekalian Mbak Novia Kolopaking untuk maju ke depan. Saya mohon dikasih jalan. Mbak Novia, Mas a l i tolong diantarkan, Romo dan teman-teman semua disini. Oke, kita mulai s e p e n u h a n s a n y a berbeda. Dari tadi kita umi kulsuman meskipun sangat tidak sempurna. Tapi pokoknya kita apresiap dan menghormati lintas Lintas benua, lintas perbedaan dan seterusnya、uh, Kalau gitu saya minta sebelum perkenalan dengan beliau-beliau Agak kesini, agak kesini、ya. Sebelum perkenalan dengan beliau-beliau Kita minta langsung satu nomor dari ibu-ibu、uh, Untuk switch ya, su situasinya u a s transformasi Apa ya Mbak Fia? スカリアン・カリマジャー・スカリアン・カリマジャー・ジャディ・モトン・アタティ・キタ・キリパ・ノン・バルグ・インドネシア・キテヤ・キャョリネオン・トゥロー・ガン・トゥ・アラブ・ナンテン・マッチ・アイ・パレット・ゥロナンテン・マッチ・アイ・マッチ・アラ・アナ・エド・マイナン・アナ・マイナン・ドバー・ン・ギリア・プレイ・アナ an ・アナ・アナ・アナ・アナ・アナ・アナ・アナ・アアナ・アナ・アナ・アナ・アナ・アナ・ Oke、okay, teman-teman sekalian Berarti ada dua macam kalimah yang dikerjakan Yang di aransir Yaitu kalimah yang asli dari Majidah Rumi dari Libanon Yang berlirik Arab Kemudian kita inggriskan Dan campur Arab sedikit Menjadi kalimah versi Kiai Kanjeng Dibawakan oleh Mbak Novia Kalau kalimah yang asli dibawakan oleh Mbak Yuli Sekarang kita bawakan yang Kita modifikasi menjadi agak lebih、uh, Barat <Yes>. Yes. Haryanto.、Uh, k、uh, i t に、uh, ini tamu-tamu kita dari Jakarta Barat. キ n i beliau ini, bel ini jamaah YouTube lah. プレオケのモギタとガンナ、ユーチューピット、ミュランギギンドリトマソーケラティサンブン、ヤンカチョガチョガヤタリトラミアタピポコニャパニャチュガ、カフイカンカフイカン、ヤンティサンブンオレ、メティアイトナ。モンン、ナティトロン、キタサリングエクスプラシダンサリングングングエリアピピアノ、ピアノ、バクマカン、アサルソニャ、ナマ、プレオチュガ、ティミヤンハティルバタマラマリンセウ。 Ya Bapak Ibu saudara, saudara sekalian saya ucapkan selamat malam mungkin masih sebelum jam dua belas ya kalau pagi ya dengan bahasa tentunya bahasa anda bahasa saya biasa kalau kita di Budis salam dengan namu budaya mungkin Bapak Ibu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa berbicara disini. Terus terang baru sebulan yang lalu saya membuka Youtube.、Ya. Sebelumnya kenal dengan Cak n o n itu awal masih lebih muda lah. Ya rambutnya masih hitam ya kan masih gantengnya itu ya, ya sekarang juga nggak gak, gak kalah tetap ganteng gitu. Setelah itu ya sudah <lupalah>, Lupa lah Lupa lama-lama kenal lagi l o Ini canun、nah, Kemudian saya merasakan Sesuatu Kok wejangannya ya Ajarannya kok sama、gitu. Kita sebagai Romo Romo pandita Di dalam agama Buddha itu Ada para b i k k u ya Mungkin kalau bapak itu suka nonton film Shaolin Ya pala botak pakai jubah Nah itu dengan tas B Yaitu partapa yang telah meninggalkan hidup duniawi Lalu ke umat ini agak jaraknya agak jauh Ya seorang b i k u tidak boleh menyumpah Atau akad nikah sebagai penghulu bagi orang yang menikah Lalu dibentuklah majelis pandita Yang bisa ke masyarakat Paling tidak kalau agama Buddha mau masuk Kejahatan sipil dia harus melalui Surat dari keagamaan a Dibentuklah majelis pandita ini Sebagai romo Tapi pandita kalau romo itu Kadang-kadang di dalam katolik Juga disebut romo, pastur Tentunya sebutannya Hanya sebagai ramah, ramah atau bapak Karena pandita Menurut bahasa Pali Pali dari Hindia sana itu artinya Yang bijaksana, nah Jadi saya tertarik akhirnya Saya tanya ke sekretariat Tanggal 17 ada acara Lalu saya berangkat kemarin Naik pesawat Dan teman kita ini baru sampai malam Sore tadi siang dari Malam ya Jumat malam baru berangkat Sabtu pagi naik mobil Kita naik pesawat lebih dulu Keinginan saya adalah Ingin minta pencerahan Dari Canun Karena Kebetulan wihara kita bernama sahabat sejati. Dalam bahasa s a n s k e r t a atau dalam bahasa paling kaliyana mita. Mita r itu kalau s a n s k e r t a mitra. Karena kita ada beda sedikit huruf aja. Dama h dengan M nya double. Dan menjadi Dharma. Nah yang kita cari ini Dharma adalah kebenaran. Jadi karena disini harus memakai merek. Merek di dalam KTP harus agama buddha. Padahal Buddha itu adalah manusia yang telah sadar, tercelah, yang sudah bebas dari kelahiran dan kematian. Nah, itu aja yang saya sampaikan, saya l a g i saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.、Uh, Sabra n gak ada ya? Udah ke belakang, iya. もう一度、私たちは、私た in、ah? a は、私たちは、私た n は、私たちは、私たちは、n たちは、私たちは、私た g は、a t a は、u l a n 私たちは、私たちは、私たちは、私 a ちは、私 a ちは、私たちは、私たちは、私 i ちは、私たちは、私たちは、私たち a 私 i ちは、私 a ちは、a たち a 私たちは、私たちは、私たち i 私 i ち i 私たちは、a たちは、u たちは、私 a ちは、私たちは、a たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 e r は、私たちは、u たちは、私た n は、私たちは、私 a ちは、私た u は、私たちは、私たち a 私た a は、私たちは、私 u ちは、私たちは、私たち u 私たちたちたちたちは、私たちたちたち、私 a ち、私 a ち、私たち、私たち、私 Indonesia oleh Allah di sangoni m a k y a yang kedua di titipi m a k y a terserah mau kau terapkan seluas apa, yang mana yang kita, yang menurut anda kita alami posisi kita、dimana. di mana, di t i t i p m a k y a apakah kita pakai untuk Indonesia atau tidak, itu proses kita bersama. Kalau memang suatu hari Allah mengarahkan situ kita ke situ, jadi bukan kita d titipi Indonesia. キサンゴニマイヤ a k ナマノータムザミルマノタム a ミルマムザミル、キキタジャム u エル、マングネイ、キャリファー、ヤングスプルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナルナ representasi a し l a か s a h a b a t s a h a b a t n y a Nabi Muhammad terutama yang ー m p a t karena mereka i t ロ s a n g a t mengidolakan Nabi mereka bahkan s e サ a l u apapun ingin s e p e r t i Nabi maka mereka disebut dengan Khalifahnya r ロ s u l Rasulullah jadi khalifah itu bukan pada jabatannya, khilafah itu bukan sistem pemerintahannya, tapi jabatan apapun, sistem apapun. Kalau ada semangat untuk merepresentasikan Rasulullah, merepresikan Allah, merepresentasikan Allah, di situ ada khalifah, di situ ada khilafah. Begitu. Jadi bukan soal bentuk negaranya, asal manusianya merupakan representasi dari Tuhan-nya, Nabi-nya,、ya. Romo, representasi Buddha di sini gitu ya. Sudah, bentuknya, bentuknya ngikut. Jadi bukan p r e s i d e n s i l apa para melenter, apa republik, apa kesultanan, apa persemakmuran、e, atau federasi. Dan selain itu tidak penting karena selama Rasulullah memimpin Madinah itu tidak pakai bentuk. Yang terjadi adalah perjanjian-perjanjian h o r i z o n t a l terus-menerus. Jadi pasal-pasal hukumnya itu sebanyak 47 pasal itu hasil perjanjian publik. Sementara tidak ada kepemimpinan vertikal. Kalau mau a c u a n sejarah, khilafah itu ya, ya tidak ada bentuknya. Karena yang dipentingkan manusianya. Ini bisa sampai ke soal r i b a bisa sampai ke apa saja. Tapi intinya adalah representative of Allah. Kan gitu kan. Bagaimana mungkin... Langit, gunung, bumi, atau lautan ya. Me me menyandang amanat Allah itu loh. Emang, emang kalau jadi pemimpin alam semesta harus bisa ngomong? Emang kalau jadi pemimpin alam semesta harus, harus bisa p i d a t o k a n gitu? Enggak. Kalau misalnya yang jadi khalifah adalah gunung. Ya sudah semua yang lain belajar kepada gunung kan begitu dong. Dan adakah gunung yang tidak taat kepada Allah? Sebenarnya memang lebih pantas gunung untuk jadi khalifah, lebih pantas langit dan bumi daripada manusia. Karena manusia justru diberi hak untuk memilih, boleh kafir. Meskipun dengan resiko masuk neraka gitu ya. Dan manusia mau diberi demokrasi oleh Allah, kemudian dia memilih untuk menjadi khalifah. Terus Allah menyebut dia sungguh z o l i m dan bodoh. z o l u m a n j a h u l a Secara epistemologis, Zoluman jauhlah itu satu, satu kata yang khusus, Pak. Bukan Zoliman j a h i l a tapi Zoluman jauhlah itu begitu mendalamnya kebodohan dan k e d o l i m a n manusia. s i f o t m u balago, j a n a n a n y a k hati, diingat-ingat ya. s <iences> i f o t m u balago, sifatmu balago. Tapi g k a u naik, kamu luka ikut Zoluman itu. a gue pas n i n gue tak m i r u m k e j i l t r a p a t gue ngomong ke ya. Oh, itu sifatmu apa? チェティポカナニャゾリゾリマンチャヒラタピゾルマンチャウラチェティプンケトカルパサチェキチュキャンアットチェティアトゥネトワ キャロチャータイムル、ゾウォルム、チュワヒル、ニドゲン、キロアラブ、ゾウマン、チャーウォーラ。な、マリキアラモンボト、ボト、キャンキタ、タンド、ロミキャンキタ、カナキングャファ、タンキタプチロンティー、ルカノイプ、キタプチャンジー、カバアロ、シュラタプンジャニー、トゥパチャー、ティアルコアン、ヤ、ナスカラン、マリキタポキタン、ラマイアニー、インシャアロ、 Mencoba membuktikan keholifannya Tidak harus memerintah Indonesia Tapi pada setiap orang maknya Dia adalah representasi dari kasih sayang Tuhannya Keadilan Tuhannya Kan begitu Anda representator dari Tuhan Dan Anda juga jangan mengklaim Mentang-mentang representator Terus Anda yang mau kasih pahala Gimana itu Pak? Gimana, Pak? Loh, saya kan representasi Tuhan Ayo sini kumpulkan Kuncimu bilmu Gitu ya uangmu, nanti insya Allah kembali 700 kali lipat nah, loh anda kan manusia, anda kan cuman ustad z kenapa anda kok berani menjanjikan Lo saya kan representasi Allah di dunia gimana kalau ada orang tanya gitu Pak Muzamil itu namanya o v e r itu ber, bukan khalifah itu namanya tapi melangkai iya、yeah. パーチューリッツィーパン、マンベラ、パーニャ、ポスンのパーチュィーパン、パーチューリッツィーパン、パーチューリッツン、パーチューリッツィン、パーチューリッツィーン、パーチュリッツィーパン、パーチューリッツィーン、パーチン、パーチューリッツィーパン、パーチューリッツィパン、パーチューリン、パーチューリッツィーパン、パリッツィパーリン、パーチューリッィーリッパパーリッツリッツィーパン、パーリッ Setelah dicuri lagi, dicambret lagi Apakah sopirnya lantas boleh Bos biarin aja ya, t i d a k apa-apa ya Dijambret, kan dia memang butuh duit Masa sopir bilang gitu kan gitu. Itu itu i n g e t ya mas, posisinya masing-masing ya Itu sama dengan Aljanatu tahta a g a m i l umahat Apa, surga Terletak di bawah telapak kaki ibu Ini masih ada waktu sedikit Jam berapa sekarang Masih Jam tiga kurang Kurang d i k i t ya Sekarang saya tanya, ini saya kembalikan kepada yang bulan kemarin. Ini tafsirnya bagaimana n i h mbak? Surga dibawa h telapak kaki ibu, ini tafsir yang selama ini dipahami orang banyak g i m a n a Bahwa anak harus g i m a n a Harus taat kepada ibu, kan gitu kan? Kalau diterusin agak lebih keras, si ibu berkata, kon macam-macam ya. Nasibmu di g i n i Di sini. ya takkan Itu kalau ibunya pakai itu sebagai kekuasaan, akan begitu tafsirnya. Ibu saya di Padang Bulan sekitar 1993 atau 1 9 4 mengatakan tafsir itu beda-beda tergantung posisi yang menafsirkannya. Kalau urusannya telapak kaki ibu, nasibnya anaknya, maka bagi ibu beda tafsirnya dengan bagi anak bagi anak harus menafsirkan bagaimana menjunjung ibu dengan ayat itu, ayat atau hadis, hadis. dengan hadis itu bagi ibu bagaimana menyayangi dan menyelamatkan anak anaknya melalui hadis itu, ngeting g a l jadi tidak boleh outputnya menjadi kekuasaan jadi ibu saya mengatakan dia bilang kepada waktu itu anaknya Pak s e a r m o n o Mensesnek pada waktu itu yang datang ke Padang Bulan, dan ibu saya mengatakan di Padang Bulan Yang dimaksud aljanat utah t a h u a m mahat itu Bagi saya sebagai ibu adalah Saya selama hidup menjaga hati saya Emosi saya Jangan sampai punya hati yang Menesel Menesel itu Marah kepada anak Jengkel kepada anak gitu ya Saya tidak boleh ada aura yang Membuat Allah akan mengabulkan Dan merugikan anak saya Saya harus menjaga cinta saya kepada anak saya Karena saya Disuruh Tuhan untuk membuat surga bagi anak saya di d e w a n lapak kaki saya. Itu, itu tafsir seorang ibu. Nah, tafsir anaknya harus mendukung ibunya. Oh, saya di, jangankan disuruh mencuci bajunya ibu. Saya disuruh menjilat kakinya ibu, saya jilat. Karena disitulah surga saya. Itu anak. Jadi setiap ayat, tafsirnya. Bisa seribu macam tergantung positioning Anda, tergantung konteks sosialnya. Bisa macam-macam. Nah, ini saya kembalikan kepada soal adab dan hidayah tadi mas. Kan saya tadi sudah tanya sama Anda, kita ini di titipi maknya, k a n gitu. Sejauh ini, j a m a a h j a m a a n y a menggunakan untuk dirinya, keluarganya, ketentraman e hatinya, dan seterusnya, untuk kecerdasan, untuk cara berpikir, untuk ketangguhan hidup, untuk sehat, untuk tidak terlalu gampang ngantuk, tidak lembek gitu ya, tidak nangisan, tidak, tidak galau kan gitu kan. Tetapi kan belum eksploratif ke lapangan yang lebih luas. Nah sekarang kalau upamanya yang berlaku itu adalah yang kedua Anda di t t p Indonesia. Terus disangoni mak y a Dengan semua Kosmologi nilainya Menurut anda Anda bisa n gak g menyelesaikan masalah Indonesia Kalau anda hitung gitu ya Anda detail gitu Kalau di luk Waduh korupsi i t u gitu ya Waduh l i k u l i i n y a ya Allah、gitu. Itu gimana m e nyelesaikannya Masalah pendidikan aja susah kok mas Ya tau Kemarin kita bicara di padamu tentang pendidikan, ya Allah, pendidikan itu ya Allah, ya Allah. Di Jogja itu anak SD harus belajar bahasa Jawa, setelah itu tidak ada di SMP dan SMA, apalagi di tempat masyarakat. Jadi yang nulis buku pelajaran bahasa Jawa itu seluruh pengetahuannya ditumpahkan untuk anak SD. Jadi anak SD itu canggih banget ya. チャリティとタコーチナシティータタタカランティタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ a タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ マカテた control u a l <m ul>、uh>、i a a、ah, Jadi, anda, anda okay, t a t i e a k e y ント p u i t i c a n と Angelia Ramas、オポメソルコロプシュー、ポメソル、ピテンカラー、ポメンタン、タンストジャン、チティ、モロッィナマイヤ、カムセ、ファンタ、ウント、ムニャ e ボケン、イドニシア、ピ ピシャパンのようなものが i てきました。 Bisa atau tidak bisa? Raisa atau Mas? Eh, r a s a t a u Mas? Karena seluruh tatanan modern ini berangkatnya dari asumsi bahwa manusia itu tidak bisa dipercaya. Apa saja? Kita bikin pasal itu karena kita curiga orang akan maling, orang akan ini, kan? t i a k gitu? Mak kita bikin aturan, kita bikin pagar itu karena takut ada anjing mau masuk, ada maling mau masuk, kan begitu? Kalau manusianya Halal bihalal satu sama lain, pagar-pagar akan sangat berkurang. Betul t i d a k Pak? Kan sekarang ini kita lebih m e n g h n t i k a n pagar daripada sawahnya. Islam saja kan sibuk pagarnya. Tidak sibuk kreativitas cocok tanamnya. kan g Intinya, t u i orang ma'iyah untuk menyembuhkan Indonesia butuh pertolongan Allah apa tidak? Tergantung apa tidak? Maka tadi sinisian wahyu tadi ya Mas. mungkin tidak bisa saya jelaskan kalau jadi ada dua sisi yang satu satrio yang kedua pinan d i t o agak sedikit vertikal tapi tetap harus ada hablun minallah yang namanya sinisian wahyu kalau anda punya pemimpin nasional yang tidak terbimbing langkahnya oleh Allah sudahlah jangan banyak berharap juga sekalau dia betul betul mandito ya sini apa satrio pinan ditoh itu juga tetap tergantung perkenan Allah cepat Nabi saja tidak ada yang sakti. Kesaktian Nabi itu pinjaman dari Allah. Nabi Musa kan sudah jelas, Anda sudah saya kasih tahu, tidak bisa membelah laut. Kalau lautnya tidak disuruh Allah, hei laut kalau kamu dipukul sama Musa, membelahlah. lah. Baru a l a t n y a membelah. Bayangin kalau yang diperintah Musa, to, lautnya tidak diperintah sama Allah. Nguinang ini gak, sigar-sigar. 3 e 2つの a 史を n く a 2つの歴史を書くと、2つの歴史を書くと、2つの歴史を書くと、2 i の歴史 a 書くと、2つの歴史 e 書く k a つの歴史を書くと、2つの歴史を書くと、2つ a 歴史を書くと、2つの歴史を書くと、2つ e 歴 u を書くと、2 a の歴史を e くと、2つの歴史 e 書くと、2つの歴史を書く a t u の歴史を書くと、o つの歴史 a 書くと、2つの歴史を書くと、2つの u 史を書く a 2 a の a 史を書くと、2 a の歴史を a くと、2つの歴 a h Allah itu を a d a n g ngasih hidayah kadang ngasih a つ a b Kita saya mintanya kalau menyeluruh ya hidayah, semua dikasih hidayah oleh Allah dari presidennya, MPR-nya, ketua DPD-nya, semua dikasih hidayah kan gitu sampai rakyatnya. Tapi kan persyaratannya berat juga untuk dapat hidayah semua. Saat karpe ya, di lahumajasa, ya tuh Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tapi di, h a r a a n t e r s e r a h s e r a h Allah.、Lah. Maka kita pakai hukum yang di sampingnya. パムラウカンケチャータンティアカンマンムカンタラサニャデリアラ a マヤ、ah、a ルミスコラダロティン、ホイロ a ロ a n サロヤロケケミスカランキニトンのモンスカリアンパムザメ h a ロアンダティヒナオンアンダカンマラパリンティテアタムンチョウカマラハンティハティアンダミサニャ Lima Caternian タ、リマアンパイト、リマオンオパリマ Volt apa lima apa begitu ya. Lima derajat Celcius apa-apa terserah. Pokoknya, pokoknya dihina orang itu lima munculnya dalam hati. Sekarang kalau yang dihina itu istri Anda kira-kira tiga apa tujuh apa berapa? Carok.、Eh? Carok. Carok. Berarti di atas sepuluh t o h Jadi istri dihina itu lebih membuat kita marah daripada kalau kita sendiri dihina betul n g g a k Kenapa? Karena kita Mencintai istri kita Karena istri kita adalah kekasih kita Dan kekasih kita itu lebih tinggi Daripada kita Lebih kita junjung daripada diri kita sendiri Betul gak? Kita ya. Nah, apa sebabnya Nabi Nuh Dikabulkan a d a b Allah dengan banjir seluruh dunia Itu bukan karena Allah sendiri terluka Tapi karena kekasihnya dilukai Karena Nabi Nuh itu Dilukai oleh umat manusia マピーホット、ティルカ a ハティン、カルカカシティラキ i ーティルカイ、ハティン、ジャ Adam Khalifatullah, l タ a ホー u ー・ファトル・ロ h ノー・ h ー・ホ l ロー・ア・イブラヒム・ホーリ a ロー・イス b イル・デピー・ホー・ロー・モ a カ・リム・ロー・イサ・ロー・ホー・ロ k モハマッ a ハ a ブ a ロ a ディ・ u ハビブル・ a ム・ドム・ h seperti ini? Ini sudah tahun keberapa ini? 19, tahun ke-19 ini. m ムラン・プラス・モジャ a ー・サファー・ a タウ Bulan sudah tahun ke-24. k チ tahun ke-16. masuk k e tujuh belas gambang bbw sepuluh besok itu sepuluh tahun bbw、uh, tanggal dua puluh gambang s a f a a t tujuh belas a t u delapan belas semarang dan sekarang ada makian-makian simpul-simpul yang lain banyak sekali kenapa saya mau kenapa nanti Tadi malam saya masih di jombang, sekarang saya sudah di sini ngelembur lagi, begadang lagi. Terus nanti saya harus ke Surabaya lagi, nanti malam begadang lagi. Besok malam begadang lagi, terus menerus. Dan itu tidak ada urusan profesional, tidak ada urusan transaksi, tidak ada urusan eksistensi. Tidak ada tujuan-tujuan kekuasaan. Tidak ada hal-hal yang tidak kompatibel terhadap Allah tadi itu ya mas ya. Kenapa saya mau mas? Aku n gak boleh opo-opo dan semua teman-teman di Amerika... di luar negeri m e n g a ス a ーショ a とアパーキャンディアンティマナトスツーションとアパーキャ i ディアン mana トスツーションとアパーキャンディアンティマナトスツーシ a ンとアパーキャンディアンティマナトスツーションとアパ a n g ン a n アンティマナトスツーションとアパーキャンディアンティ a ナトスツーションとアパ a キャンディ a ンテ a マナン a n トン l a トントントントントン a g トン d ントントン a ントントントン g ントントントントント k トン e ントントントントントントントントントントントントントントン Teman-teman sekalian tadi saya mengulang apa yang diomongkan oleh Romo ya. Kadang-kadang kita tidak perlu waktu yang lain untuk menjadi seorang yang lain. Meskipun tetap itu diri kita. Saya itu kemarin dua minggu yang lalu saya di Washington. Dan teman-teman disana lapor ini saya barusan ngobrol sama Cak Nun di Washington mas. p a d a l a g u itu turun d i oma. Nah nanti saya tiba-tiba di Mamuju. Terus ada Kiai dari Mamuju lari. Lari. Ini saya tidak... チェッ a ィアタ a ソーランケティ n ケガン i ャンケチューケーマンダル、マ u ミトキ t アタ i チ a ラ、アタキヤイアンティパテ n パ a タン、ロー n ナパイイニチアノンチマムチュー a ディ。マムチュータキラキラヤ、シニ p ニ l ティオンダマス、チェリーマンダリト、チ a リーチェリー、a レ a リト、チチチマティ jadi untuk ketemu saya anda bisa ketemu di mana-mana mana. タピーとジュガー・ポカンサイヤタピチューちゃんピランドポカンサイヤ Angel の場合、ヤンダ・アングルマムギトヘジョピト、ジャンプスラスラ、アロハンピギト、マカタムのスケルだキャナパー・アクマウンローカン、キャ Tidak harus makiahan yang resmi kita. Tapi juga m a k i a n dimanapun dengan umum. Mereka berdiri yang paling belakang berjam-jam. Dan tidak mau pulang. Dan ketika pulang juga males untuk pulang. Karena merasa masih ada sesuatu yang jangan sampai saya kehilangan. Kan begitu. Kenapa mau? Anda, Teman-teman sekalian karena kita disuruh Tuhan untuk membangun aura, kelakuan, dharma, kesolehan, dan seterusnya. Yang nanti menumpuk alasan-alasan agar supaya kita sampai kepada tingkat kelayakan untuk dicintai oleh Allah. Untuk menjadi kekasih Allah. Jadi Anda datang ke m a k y a itu sebenarnya Anda adalah sedang audisi untuk menjadi kekasih Allah. Kan itu. Apa meneliannya h audisi ya? Iya. Anda sedang membangun diri untuk menjadi kekasih Allah. Dan itu yang dibutuhkan di Indonesia sekarang. Kalau nanti ada kekasih Allah yang, yang lulus di hatinya Allah, maka Allah akan sinisian wahyu akan dia lakukan. Dia akan mendampingi pemimpinmu. Dan dia yang akan memilih pemimpinmu. Dia yang akan memberi petunjuk kepada pemimpinmu untuk memilih menteri siapa. Dari Houston apa dari mana. Kan begitu. Allah, Allah akan membimbing dia sinisian wahyu. Gitu loh. よく見ると、あなたは、あなたは、あなたは、あなては、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、たは、あな Dan mengalami secara empiris bisa hada segala sesuatu yang harus dia kuasai sebelum dia menjadi pemimpin. Setelah pengetahuan itu lengkap pun oleh Allah dipersyaratkan buar rahmanul rohim harus jelas salib kasih sayangmu. Pakai salib di g i e u m a n ternyata Katolik. Angel menera, ya, b i s k a p o p m a s u d n y a kalau s e gini itu rahman, gini itu rohim, gitu loh maksud saya. dan itu jangan dibilang salah o h p m i p m i ugh <gulau> gak p m i itu matematika SD kan plus itu, lah y a u g uang saya ini bingung dengan gulanya itu loh, jadi bahan pertengkaran, t e m a t e m a n sekalian jadi kalau anda kekasih Allah dan saya kira anda sudah kekasih Allah meskipun masih selir, <tuh> ya saya mungkin juga masih selir Tapi sudah bermanfaat untuk keluargamu, sudah disayang untuk Allah untuk hidupmu, untuk sehari-harimu kan Allah sudah menunjukkan sayangnya, cintanya kepadamu. Anda sudah kekasih Allah, tapi kasihnya Allah kepada kita belum terakumulasi setingkat nabi-nabi yang dulu membuat Allah marah kalau kita disakiti. Sekarang pun sebenarnya sudah. Andaikan Ma'iyah ini agak merata di seluruh Indonesia, kalau orang Ma'iyah disakiti oleh orang lain, Allah akan carok. Begitu kan? Nah jadi cita-cita Ma'iyah itu apa agendanya adalah?、Oh. Jelas sekarang? <laughs> Loh, enak toh mas? Nah, Padahal carok dikotok-kotok. Ya i carok itu oleh orang modern dikotok-kotok. Tidak boleh carok itu primitif. Oh maksudnya kalau istrimu dijawil orang dia maja gitu. Gimana? Orang itu kan, itu kan soal martabat. Soal martabat. Ketebang. Ketebang putih mata. Akuan putih tulang. Coba. itu Daripada mata putih.、Eh? Iya.、Ya. Daripada menanggung malu.、Oh, daripada menanggung malu. Lebih baik mati. mati. Jadi putih tulang itu. Putihnya tulang itu sampai kelihatan karena kena celurit itu. itu. マティンダバパ、タリパダシャ、マル、マタパセ、ティヒナ、オレオランワイン。Na、Indonesia、カナフカン、マタタタリパタ、サヤ、マンパタン、マタパタ、マンディン、セングミス、ケ、シンガポール。Can g デオ、マシャ。ケ、テーバン、ポテト、オラン、ババ、マンディン、ポテマタ。マンディン、ヤト、パサン、ポテマタ、エテンパン、ポテト、オラン、エテンパン。 あくんあくんあくんあくんポテマタイテンポンポテドラー。Okay、Traher, Atasa to Pertania Andreanda, Traher Shelly, t e r r Sumayan, the y o n g t h l a s o l a s h l a s a l a n d a t r a u m u l a s i t r o s a n s t i a s p e r i n i s t u Hari, and a k a n i r s m i k a n m n i a s i Allah, Maka. Jalan keluar untuk Indonesia i t u otomatis dalam bimbingan Allah. Anda tidak perlu bekerja keras dan vivik e r a s sebagaimana yang Anda bayangkan selama ini. Seperti hidupmu sekarang kan sudah mulai kayak gitu, insya Allah. Gitulah, ya. Amin ya r a b b a l alamin. Kalau ada satu orang, kalau tidak ada kita berdiri bersama langsung. Ada mas? Ya, silakan mas. Satu orang. Ya. マリゴン、a リゴン、マリゴン、マリゴ a マ a ゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴ i n y a ン、マ a ゴン、マリゴン、マリゴン、a リゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリ a ン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、マリゴン、a リゴン、マリゴン、a リゴン、マリゴ n マリゴン、マリゴ a マリ orang yang,、ah、yang sabar. アルジャナヘドアルジャナヘドプラパマテリアトアルジャナヘドシブラシブラシブラシアトアンダアカンタオプキトゥナンティシュタティジャナヘドウトゥキャンサマンダマシエスマタニアヒスティスオキマナヤワ ヨンティチャーソプティ、ヨンカウソサリセガラン、ヨンカウセリンセガラン。 Anda akan mencapai apa yang Anda inginkan Jadi bentuknya Belum terjadi Yang ada atmosfernya Dan, dan tata ruangnya Tapi bentuknya belum terjadi Kalau mau bentuk-bentuk yang informatif Ya dia warnanya hijau tua gitu k Ada n empat tingkat Nah Anda mau tingkat pertama Pada kedua, pada t i g a keempat Mau d i b i k i n k a n saja sekarang Nah untuk itu Anda harus tahu lah Maunya sama siapa di tingkat itu キャナタンパティアダるゥアサルカダバタントゥアサルカラキーアンダパザサラダアロフマンアダトゥアサルカウマダトゥアサルカラキーワンナニアヒチョウトゥアチェティカウンダインインマサルカモレスカランアンダルスコンパティプルワンナニアチェティモレスカランチェアンパケワナキチュウアリヒチョウトゥアリプルチューサーロームサモワイチョウトゥアキャランタルミチョウトゥ トシャロラントアムタニア、ロコモコ、ライムチチェット、フュカンチェット、ワナニア、ロコナパワニア、ニワナシューカロコロカモマシューカー、ティンガンワチャ、イチョウ、ダキアタナティ、ロモシューチェンイョウ、タン、サロニア、ダプティ、メラファルキアタン、ギョウ、タカ、ナティタフラフララ、オランガナンダダ、ダキアタン、ラポッキャン、マスカロー、アンダ、マハ Dengan sistem materi kan begitu, jadi surga itu segala sesuatu yang kalau Anda bayangkan dia tidak i t u aja. Kata Rasulullah gitu kan? Pokoknya kalau b a n g u n b a y a n g surga itu gini-gini-gini-gini-gini-gini,、ah, itu tidak. gampang t banget. Nah sekarang surga itu kira-kira gini-gini-gini-gini,、ah, itu tidak. Anda tidak kerasan dengan tidak ini, maka segeralah. i l ティ h